baik saudaraku yang anda tunggu-tunggu juga yang anda nanti-nanti artis ciliknya Indonesia co artis cilik bertalenta berkarisma banyak penggemarnya ada SNP Indonesia ada Ramayana, ada Aura Soting juga ada Mitra Manugal Group siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala, du, palapa. fo dat as Tepuk tanya mana dulu dong semuanya